b i s n i s m a n Opinion Mitra Bisnis, business, b i s n i s m a n Opinion kami hadirkan Waktunya Anda kembali berbagi komentar serta opini melalui 6339160 Operasi parkir liar sudah digencarkan Aparat dishub mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan Di sisi lain saat ini Jakarta kekurangan areal parkir sehingga bisa jadi orang tidak menemukan tempat parkir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 Selamat pagi Pak Ridwan pagi. Ya s i l a k a n Pak Ridwan Bangsa kita, pejabat kita ini Bukan bangsa ya, pejabat gas kita ini Senang kalau masyarakat susah、ya. Dulu disuruh pakai, minyak,、uh, pakai, gas, ya. pakai gas Orang tidak mau dipaksa pakai gas Minyak tanah ditari Sesudah orang mulai, mulai, pilih, mulai terpaksa pakai gas Gasnya naik Terus t i d a susah didapat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 P-nya diumpetin di balik pohon Orang gak lihat kan、yeah. Tegang paket-paket aja tiba-tiba Salah Loh, bilang, Loh, Tandanya mana gak ada, Itu ada Di balik pohon, pohon. Oke、okay. Baik Pak Ridwan saya beralih ke Pak s u d i b y o Selamat pagi Pak s u d i b y o Selamat pagi Bu m a r i Jawabnya benar Lebih baik banyak di mobil diderekin Gak di, hanya dikunci tapi diderek Dimasukkan ke bengkel Karena orangnya pada sakit jiwa Bu Banyakan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 dia bisa nyediain tempat n gak untuk mobil kita jagain apa,、uh, kayak seperti ngerawat gitu sambil menunggu orangnya beresin administrasinya apa begitu cepat, begitu mudah nanti n gak g disu disusahin terus diungjungnya duit、uh, saya sih pengennya ya、uh, pemimpinnya itu ya siapa ya saya baca di koran itu kurang tanggap ya kurang, kurang bisa、uh, pemimpin di sub itu dan wakilnya yang kemarin di koran itu kurang bisa Mendisiplinkan pegawainya sendiri Oke.、Okay. Dan juga perpakirannya juga Harus diberesin itu Baik Pak Bayu, terima kasih banyak Dan Mitra Bisnis, hingga disini Bisnismen Opinion pagi hari ini Sekali lagi terima kasih untuk k a n g sudah bergabung Di 6339160